Zdarlun, berita malam edisi hari ini, minggu 26 Agustus 2018, di Bacakan Ardiansyah. PLN lakukan pemadaman listrik tanpa pemberitahuan di Nagam Raya. Bayi berusia tiga hari dibuang orang tuanya di bawah pohon. Warga tripa tenggelam di Lami Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seramdi FMN. Berita malam ini Radio City 94,4 FM Voxmawe, Radio Lawaser 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Sakengon. Inla berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi AGM. Darlun perusahaan listrik negara melakukan pemadaman listrik di sebagian wilayah Nagandraya sejak pukul 08.00 waktu Indonesia Barat minggu pagi. Wilayah yang mengalami pemadaman meliputi Darul Makmur, Taduraya, Kecamatan Kuala, Kecamatan Kuala Pesisir, Tripa Makmur, dan beberapa kecamatan lain. Salah seorang warga asal Kuala mengatakan jika sudah sampai pukul 17.14 waktu Indonesia Barat, pemadaman masih dilakukan oleh PLN. Di tempat yang berbeda, Nurlisma, salah seorang masyarakat desa Babadua, juga mengetuarkan hal yang sama, di mana pemadaman yang dilakukan tidak ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Darlun sosok-sosok bayi perempuan ditemukan di bawah pohon mahoni yang berdiri di halaman sebuah pesantren di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sabtu malam. Jeritan tangis bayi malang itu sempat membuat warga sekitar takut karena dikira jeritan makhluk halus. Kasatera Skrim Polresta Binjaya Kapehendro Hendro Sutarno mengatakan setelah dicek ternyata bayi perempuan yang diperkirakan baru berusia tiga hari. Keberadaan bayi ini pertama kali diketahui dua orang santri, Suparmi dan Santri Sitorus. Keduanya mengaku sempat melihat sepasang manusia yang berboncengan sepeda motor mendekati pohon mahoni tersebut. Darlon Mawardi, salah satu warga desa Lungkubu Jagad, Kecamatan Tripa, Makmur, Nagandraya, dilaporkan hilang akibat terseret arus sungai saat mandi di Sungai Krunglami pada Sabtu. Sementara hilangnya korban baru diketahui pada minggu sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat menjelang siang. Namun korban yang hilang itu hingga sore belum berhasil ditemukan. Gesi Lung Kubu Jagat Samsuardi mengatakan hilangnya korban diketahui dari dua kawan korban yang saat itu ikut mandi pada Sabtu kemarin bersama Mawardi. Para warga yang mengetahui peristiwa itu melakukan pencarian di sepanjang sungai Krung Lame guna menemukan korban yang hilang. Namun hingga menjelang sore, korban belum berhasil ditemukan. Zdarlun, bila anda melintasi jalur dari dan ke Makodim 0110 daya maka harus ekstra hati-hati. Sebab peristiwa longsor di bahu jalan di lokasi Lok Kayi Mate, kecamatan Blangpidi, terjadi sekitar lima bulan lalu, kondisinya semakin parah. Bahu jalan 10 meter untuk ke dalam jurang, sehingga permukaan jalan aspal yang tersisa mudah ambruk ketika dilintasi kendaraan karena tidak lagi mampu menampung beban berat. Jakfar, seorang warga desa Kedipa, yang mengatakan bila tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan di lokasi titik longsor tersebut. Terlebih lagi, di lokasi longsor, tidak ada tanda peringatan agar pengguna kendaraan lebih berhati-hati. Padahal lintas tersebut merupakan jalur sibuk, terutama pada hari kerja. Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti FM. FM. Banyak Muman memanfaatkan hari libur sejumlah warga tanpa berbondong-bondong menyerbu sejumlah objek wisata yang ada di Aceh Selatan. Salah satunya kawasan Pantai Ujung Batu Kecamatan Pasir Raja. Di lokasi objek wisata ini pengunjung tidak hanya menikmati suasana santai bersama keluarga namun juga berselfie bersama keluarga di lokasi yang telah ditata sedemikian rupa. Sejak ditata jumlah pengunjung semakin meningkat. Sebab dengan suasana seperti itu, bukan hanya bisa menikmati pantai, namun pengunjung juga bisa berselfie. Pengunjung bukan hanya berasal dari Aceh Selatan, namun juga dari kabupaten tetangga banyak yang memanfaatkan hari liburnya untuk berkunjung ke objek wisata Ujung Batu sepanjang hari raya Idul Adha 1439 Hijriah di Aceh Timur sejak Rabu hingga Sabtu terjadi dua kecelakaan lalu lintas yang merenggut dua korban jiwa. Salah satunya kecelakaan terjadi Rabu siang sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Medan Banda Aceh. Dalam kecelakaan pada hari raya pertama Idul Adha, seorang pejalan kaki meninggal dunia akibat ditabrak pengemudi sepeda motor Yamaha R15 BL 5584NAG yang dikemudikan Ramadan warga Kecamatan Nurus Salam. Pejalan kaki yang meninggal dunia yaitu Sadam Husin warga desa Teluk Meku. Sedangkan pengemudi Yamaha R15 hanya mengalami luka ringan. Ibtu Ritian mengatakan kronologis kejadian yang menewaskan pejalan kaki asal langkat itu bermula pada saat Yamaha R15 yang dikendarai Ramadan melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan dengan kecepatan tinggi. Segerlun pasca video viral dirinya digendong jamaah haji asal Surya, Imam Hambali banyak ditanya-tanya keluarganya di tanah air mengenai kondisi kesehatannya. Jamaah haji asal Nganju, jatim ini memastikan kondisinya sehat dan meminta jamaah tidak khawatir. Sejak tiba pertama kali di Mekah pada 7 Agustus 2018 lanjut Imam, ia belum pernah mengeluhkan kondisi kesehatannya. Begitu pula sampai memasuki puncak haji di Arafah dan Musdalifah. Peristiwa imam digendong Jamaah Suriah itu terjadi pada Rabu 21 Agustus lalu. Saat itu imam yang sebetulnya berada di tengah-tengah rombongan dalam perjalanan pulang dari Jamarat mendadak digendong oleh Jamaah dari Suriah. Menurut imam, Jamaah dari Suriah itu iba ketika cara berjalan imam. Dari newsroom Serambi Tanjung Permes, sekian berita malam edisi minggu 26 Agustus 2018. Berita pagi Serambi FM, anda drenarka kembali pukul 7.00, Waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambifm.com. Vooda juga Twitter dan Instagram kami, at Serambi FM. wassalam.